Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walau alihi washabihi Wa mentabiahu wa wa jamian. Alhamdulillah sore hari ini Kita masih bisa bertemu Di masjid yang Senantiasa diberkahi oleh Allah SWT Masjid Pagung Dalangan Mudah-mudahan uh, Pertemuan yang kesekian kalinya ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang nafek Kemudian rezeki yang halal dan amalan yang senantiasa diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga mudah-mudahan pertemuan kita ini nah, senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dari apa yang kita lakukan pada hari ini Nah, dan ini mudah-mudahan menjadi penutup amal kebaikan yang kita lakukan Seandainya pun kita menemui ajal pada hari ini rahimani eh, Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan kitab Zakat Kita masuk kitab Zakat Zakat eh, Masuk ya, sudah. Ah, jangan dianggap selesai. Kita masuk kita buat zakat. Tap uh, zakat secara global saya ini karena waktu yang diberikan satu jam lebih kita akan berbicara dalam zakat secara global. Uh, zakat. Yang wajib Itu ada dua macam Zakat yang wajib ada Dua Selain daripada itu adalah sunnah Yang pertama adalah zakat Fitri Zakat fitri Dan yang kedua adalah zakat mal Ini yang Ada pun zakat mal yang wajib Itu ada lima Zakat mal yang wajib Itu ada lima, yang pertama adalah Zakat Hewan Hewan eh, Gembalaan Ini saya katakan hewan gembalaan Karena hewan ternak itu tidak ada zakatnya Jadi walaupun kambing kalau diternakan Maka tidak ada zakatnya Dan Sapi kalau diternakan Walaupun sudah sampai nisop Tidak ada zakatnya Ontah walaupun diternakan Kalau sampai nisop juga tidak ada zakatnya yang ada syakatnya itu adalah kambing gembalaan Artinya digembalakan liar Sapi yang digembalakan liar Ontai yang digembalakan liar itu adalah yang ada syakatnya Yang kedua adalah apa? Emas dan perak Yang ketiga adalah Apa namanya? Uh, tanaman Biji-bijian Kemudian yang keempat adalah apa yang keempat adalah barang dagangan dan yang kelima adalah rikas-rikas. Tapi ini harta yang wajib. Adapun eh, kita katakan syarat syarat-syarat dari zakat, yang pertama adalah apa? sudah sampai nisab, nisab, yang kedua. Telah sampai satu tahun Telah sampai satu tahun Kemudian kalau yang ketiga Itu tadi kalau hewan adalah digembalakan Digembalakan Ini merupakan syarat Dari ee, zakat Nah kita bicara yang pertama Adalah untuk ee, Zakat yang wajib yang pertama Itu zakat hewan Hewan yang wajib disakati Cuma ada tiga Yaitu adalah kambing, sapi, dan ontang. Selain daripada tiga hewan ini tidak ada zakatnya. Itupun dengan syarat apa? Hewan ini syaratnya yang pertama apa tadi sudah sampai nisab, kemudian sudah berjalan satu tahun, dan yang ketiga adalah apa? Digembalakan. Digembalakan, bukan diternakkan. Bukan diternakkan. Artinya kalau diternakkan itu maksudnya di kandang, dikasih makan. Tiap hari itu tidak ada zakatnya. Teh, kita lihat yang pertama adalah kambing. Nisab untuk kambing itu adalah apa? Adalah 40 ekor. Kalau sudah sampai 40 ekor maka di, harus dikeluarkan zakatnya. Jadi nisabnya kambing adalah 40. Adapun 40 sampai 120, maka dikeluarkan satu ekor kambing. Jadi kalau 40 ekor sampai 120 satu ekor kambing. 121 sampai 200 itu satu dua ekor kambing. Kemudian 200 uh, 201 sampai 300 itu adalah apa? tiga uh, ekor kambing. Uh, demikian seterusnya. Setiap kelipatan 100 itu 1-1. Ya. Ini zakatnya kambing. Jadi kalau misalnya punya kambing 403, berapa ekor yang harus dikeluarkan? Hah? Kalau punya kambing 403 ekor, 5 ekor. Ya kan? Sudah tinggal 587 6, ya kan? 1088 11. Kan gitu, pokoknya begitu terus, iya kan? Ya. Yeah. Setiap 199 ya tetap 11. Yeah. Tapi itu kambing. Yeah. Tidak boleh dipisahkan di antara yang terpisah dan tidak boleh mengumpulkan dia. Tidak boleh mengumpulkan di antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan di antara yang berkumpul. Nah, ini harus pahami perkataan ya apa? Tidak boleh memisahkan diantara yang terkumpul dan tidak boleh mengumpulkan diantara yang terpisah Misalnya, satu orang pemiliknya tapi punya kambing misalnya di sini di Sleman 20, di Gunung Kidul 20 Dikumpulkan, kemudian diambil satu, boleh atau tidak? Tidak boleh, tidak boleh mengumpulkan diantara yang terpisah supaya nisoknya itu sampai iya kan? Tidak boleh, misalnya saya katakan tadi di Sleman punya 20 Si A punya 20 di Sleman Si A juga punya 20 di Gunung Kidul Nah dikumpulkan oleh Panitia zakat Jadi 40, kalau 40 berarti harus keluar berapa? Satu, iya kan? Eh, itu enggak boleh enggak boleh mengumpulkan di antara yang terpisah Artinya dia punya kambing tapi terpisah di mana-mana Tercecer 10 di Sleman 10 di Bantul, 10 di Gunung Kidul 10 di Kulon Progo Dikumpulkan jadi satu Kemudian diambil satu, enggak boleh Demikian juga tidak boleh apa? memisahkan diantara yang terkumpul karena khawatir tidak mau mengeluarkan zakat, ya kan? Misalnya 40, dia punya 40 ekor kambing gembalaan di Sleman, supaya tidak mengeluarkan zakat, gimana caranya? Dia pisah, nah ditaruh ke Gunung Kidul 10, ya kan? Sudah, itu diantara, mengumpulkan diantara yang terpisah dan memisahkan diantara yang berkumpul itu adalah eh, apa? Eh, itu termasuk yang haram, nah, itu termasuk yang tidak dibolehkan. Adapun nisab sapi. Nisab sapi adalah apa? setiap 30 ekor Itu mengeluarkan satu tabi'a. Satu tabi'a, tabi'a itu adalah apa? satu ekor sapi yang usianya satu tahun. Jadi kalau punya sapi 30 ekor, betina atau jantan sama ya. Betina atau jantan punya 30 ekor sapi, tapi sapi syaratnya apa tadi? gembalaan. Ya kan? Bukan di Ternakan, walaupun dia punya, kalau diternakan 30 ekor, ada gak sakatnya? Tidak ada Yang ada sakatnya itu Kalau digembalakan Jadi 30 ekor digembalakan Kemudian apa? 30 ekor digembalakan ini, itu wajib Sakatnya, berapa sakatnya kalau 30 ekor? Satu tabia ah. tabia ah. tabi ah itu berapa? Satu ekor sapi yang usianya satu Tahun, mau betina atau jantan sama Kemudian Kalau 40 ekor jika dia punya 40 ekor sapi Gembalaan Maka harus dikeluarkan musinna Musinna itu adalah apa Sapi yang usianya 2 tahun Jadi kalau punya 40 Berarti berapa ah, Musin, musinna Jadi kalau misalnya Kita katakan betina atau jantan sama ini kan 2 tahun Itu kalau sapi Jadi kalau punya sapi 70 ekor ya Sudah tinggal Kalau 70 ekor berapa sakatnya satu tabia satu musina Iya kan Satu satu sapi yang usianya satu tahun Dan satu sapi yang usianya dua tahun Iya kan Kalau punya 80 Ya sudah tinggal keluarkan dua sapi Yang usianya dua tahun Iya kan Kalau punya 90 Berarti keluarkan 3 Yang usianya satu tahun Kalau punya 100 Berarti keluarkan berapa 100 Dua yang satu tahun dua ekor yang satu tahun dan satu ekor yang dua tahun, iya kan? Kalau seratus sepuluh, seratus berarti apa? Dua ekor yang dua tahun, satu ekor yang satu tahun, kan gitu kan? Kalau seratus dua puluh berarti apa? Tiga musinda atau empat tabia, iya kan? Saya kira apa perhitungan? Kalau seratus tujuh, nah seratus tujuh. 107, maka apa? Hanya 2 musin, nah, kan? Hanya 2 musin, yang satu belum, belum, uh, belum ada, ya kan? Jadi kita katakan nggak usah dihitung yang selebihnya yang 27 ekor, ya kan? Karena itu belum sampai nisok. Tapi sapi selesai, kemudian yang ontah, ontah yang wajib syakat, nah, tadi syaratnya tadi ontah sudah sampai nisok, berjalan satu tahun. Kemudian apa? Gembalaan. Iya kan? Artinya unta gembalaan. Unta nisopnya itu 5 ekor. Unta nisopnya 5 5 ekor. Jadi 5 ekor, kalau sudah sampai 5 berarti harus dikeluarkan zakatnya. Cuma kita perhitungan 5 sampai 9 ekor 5 sampai 9 ekor itu satu ekor kambing. Zakatnya satu ekor kambing. Kalau 5 sampai 9 ekor ronta Zakatnya adalah 1 ekor kambing Kalau 10 sampai 14 itu 2 ekor kambing Kemudian 15 sampai 19 itu 3 ekor kambing 20 sampai 24 itu berapa? 4 ekor kambing 25 sampai 35 25 sampai 35 itu satu bintu mahat 25 sampai 35 itu satu bintu mahat bintu artinya apa? betina. Iya kan? Bintu artinya betina. Maksudnya bintu perempuan iya kan? Satu bintu Mahat. mahat itu adalah ontai yang usianya satu tahun Mahat Mimkho alif Dot Itu satu bintu Mahat Itu adalah apa? Uh, untuk yang berapa? Uh, berapa ekor kambing? Berapa ekor ontai? Huh? 25 sampai 3 25 sampai 35 Itu zakatnya satu bintu Mahat satu onta betina yang usianya satu tahun Kemudian 36 sampai 45 36 sampai 45 itu satu bintu labun Satu bintu labun Bintu tadi apa? Betina ya kan. Labun adalah onta yang usianya dua tahun Jadi nanti kalau misalnya ada soal Untuk satu bintu labun Jumlah ekor onta yang di dimiliki Itu adalah apa? Yang dikeluarkan seakannya satu bintu labun berarti apa? Dia punya onta sekitar berapa? Antara 36 sampai 45 ya kan? 36 sampai 45 Kemudian 46 sampai 60 46 sampai 65 satu hikoh Satu hikoh Satu hikoh itu adalah Hikoh Satu betina Yang usianya tiga tahun Kemudian Tadi sampai berapa? Hah? 46 sampai 60 Sekarang 61 sampai 75 61 sampai 75 Lima Itu adalah satu jaz'ah Satu jaz'ah jazah Jim, zal, ain, tak marbuto Jaz'ah itu artinya ontai yang usianya empat tahun Ke atas Empat tahun, yang genap empat tahun Yang genap empat tahun atau lebih jadi saya ulangi Kalau misalnya apa? Ah, seorang punya onta Seorang memiliki onta 33 Berapa yang harus dia keluarkan? Satu bintu Mahat Kalau seorang memiliki 51 Satu hikah Seorang memiliki onta ah, 42 Satu bintu Labun Seorang memiliki 73 Satu bintu satu jas a ya kan kemudian 76 sampai 90 76 sampai 90 puluh dua bintu labun 76 sampai 90 puluh dua, dua bintu labun dua bintu labun artinya apa ah dua ekor betina yang usianya dua tahun kemudian Tadi sampai berapa? 76 sampai 90. 91 sampai 120. 91 sampai 120 adalah 2 hikoh Adalah 2 hikoh Hikoh tadi berapa? Onta usianya 3 tahun, iya kan? 3 tahun, genap 3 tahun, ha, 3 tahun 11 bulan eh 29 hari baunya tetap dihitung 3 tahun. Wah, 3 tahun. 3,9 3,11 3,10 wahnya. 3 tahun lebih gitu maksudnya. Type itu berapa tadi? 91 sampai 120. Berarti berapa? 2 hikah. Kemudian 120 ke atas 120 ke atas setiap 40 1 bintulabun dan setiap lima puluh Satu hikoh Setiap empat puluh ekor berapa? Satu bintu labun dan setiap lima puluh ekor Satu hikoh Jadi kalau misalnya seorang memiliki Seratus tiga puluh ekor Berapa yang harus dikeluarkan? Nah, kalau seratus tiga puluh ekor onta Berapa sakit yang harus dikeluarkan? <tuh> Ah dua bintulabun satu hik hikoh, ya kan? Paham ya? Dua bintulabun kan berarti dua bintulabun kan 80 ya kan? Satu hikoh berarti 50 130 kan gitu kan? Kumpolnya kan setiap 120 kertas itu setiap 40 satu bintulabun dan setiap 50 satu hik hikoh. Punya 140? Ah? dua hikoh satu bintulabun dua hikoh dua hikoh satu bintulabun karena dua hikoh itu berarti seratus ya kan empat puluh satu bintulabun seratus lima puluh tiga hikoh ya kan tiga hikoh jadi nggak usah dikasih bintulabun kalau seratus lima puluh cari yang pas ya kan kemudian seratus enam puluh Empat bintu labun, seratus tujuh puluh, seratus tujuh puluh, seratus tujuh puluh. tiga bintu labun satu hiko. Tiga bintu labun satu hiko. Tapi itu kalau satu tujuh lima, satu tujuh lima berarti lima ekor satu kambing. Tiga bintu labun satu hiko. Sama. Jadi yang lima nggak usah dihitung. Lo katanya lima, tadi kan nisopnya lima, lima itu satu ekor kambing. Iya kan, nanti ada subahat Nanti kalau ada soal nanti ada subahatnya Nanti kalau lima berarti satu ekor kambing. Berarti apa? Satu tujuh lima berarti berapa? Nah, dua hikol, satu bintulabun, satu ekor kambing. Iya kan? Karena lima dihitung satu. Hitung nggak nggak usah di lima itu nggak usah dihitung. Ya kan? Jadi lima itu kalau memang hanya punya lima ya satu ekor kambing. Teb itu zakatnya uh, onta Jadi tidak boleh memisahkan diantara Tidak boleh memisahkan diantara yang berkumpul Dan tidak boleh mengumpulkan diantara yang terpisah Itu sama dengan kambing tadi Kemudian Setiap uh, Setiap perbedaan satu tahun Itu perbedaannya dua ekor kambing setiap perbedaan tahun unta itu adalah nilainya Dua ekor kambing atau dihitung 10 dirham, 20 dirham. Contoh begini Seorang seseorang memiliki unta 73. Dengarkan ya. Seorang memiliki unta 73. Nilai jumlahnya 73. Tetapi dari jumlah 73 itu Tidak ada yang Tidak ada yang jasa Semuanya adalah Bintu Labun ya, Paham maksudnya ya 73 Tapi yang ada hanya bintulabun, Tidak ada yang jasa Semuanya usianya Dua tahun kak, dua tahun Jadi 73 itu Semuanya dua tahun onta ini yang usianya 2 tahun. Berapa yang harus dikeluarkan sakatnya? Ah, nanti kalau ada pilihan berapa? Berapa kira-kira? Kalau 73? Hah? 1 bintulabun Satu bintulabun Hah? Ditambah 4 ekor kambing. Atau 4 ekor kambing diganti dengan empat puluh dirham, artinya satu ekor kambing itu dihitung sepuluh dirham gitu maksudnya, ya kan? Karena perbeda, kenapa empat puluh empat ekor kambing? Karena perbedaannya dua, dua dua tahun ya kan? Bintu Labun ke Jazah itu kan berapa? Dua tahun. Maka setiap tahun itu satu tahun perbedaan satu tahun itu dihitung berapa? Dua ekor kambing, ya kan? Dua ekor kambing. Jadi kalau misalnya seorang memiliki onta Tadi berarti apa? Pemiliknya harus apa? Pemiliknya kan mengeluarkan satu bintu Labun Ditambah nah, Empat ekor kambing nah, ya. Sekarang begini Saya balik Seorang memiliki onta Seseorang memiliki onta 51 51 dari 51 ini Semuanya adalah jasa Semuanya Jasa Iya kan Sekarang antum sebagai panitia sakat Itu apa Hah? Berarti berapa Dikeluarkan satu Semuanya jas, nggak ada yang hikok, ya kan? Hah maka apa? Soalnya belum paham. <laughs> Teh, saya ganti, saya ulangi, saya suruh ulangi soal juga bingung ya kan? Saya ulangi, seseorang memiliki 51 ekor, ya kan? 51 ekor. Dari 51 ekor itu semuanya jaz'ah. Semuanya jaz'ah. Iya kan? Tidak ada tidak ada yang di bawah itu, semuanya 4 tahun ke atas. Iya kan? Semuanya 4 tahun ke atas. Dari 51 ekor itu. Nah, maka apa? Antum mengeluarkan apa? Pemilih ini mengeluarkan berapa? Ah, 1 jaz'ah. Tapi apa? Panitia harus mengembalikan Dua ekor kambing Jadi harus nyusui Susu ya Kan kelebihan itu susu Susunya berapa Nah dua ekor kambing ya. Paham ya Nanti ada soal seperti ini Nanti ada soal ya. Biasanya pilihan ganda ya. Kan? Tenang aja Taip, saya kira hewan uh, Paham ya uh, Saya tidak perlu berlama-lama dengan hewan Karena kita tidak punya Hampir kita tidak punya ontar Tidak punya sapi Tidak punya kambing Jadi hanya pengetahuan saja Yang kedua Yang wajib syakat yang kedua Adalah emas dan perak Emas dan perak Tadi syaratnya apa tadi? Yang pertama sudah sampai nisab, yang kedua sudah berjalan satu tahun. Baik. Nisabnya emas itu adalah emas nisabnya adalah 20 dinar. Nisabnya emas adalah 20 dinar. 20 dinar. Nah ini masalah khilaf diantara para ulama. Dinar itu berapa gram? Iya kan? Taib, kita ambil yang yang kebanyakan dari para ulama, satu dinar itu sama dengan 4,25 gram emas murni. 4,25 gram emas murni. Berarti berapa nih shopnya mas Berapa gram? 8? 8,5 gram, iya kan? 85 gram. Jadi kalau Anda punya 85 gram mas 24, mas mas 24 ya. Mas murni maksudnya yang 24 karat, maka apa? Maka harus dikeluarkan zakatnya. Nah, itu kalau sudah berjalan 1 tahun. Dan yang yang wajib zakatnya kalau emas dan perak ini yang yang apa namanya tidak ada khilaf itu kalau perdagangan. Kalau diperdagangkan. Tapi kalau disimpan atau perhiasan simpenan atau perhiasan maksudnya perhiasan ya yang dipakai setiap hari ha nah, walaupun 85 gram dia pakai misalnya kalungnya 100 gram iya <tuh> kan kalungnya gelangnya di sini yang kanan 300 gram yang kiri 300 gram iya kan cincinnya masing-masing 20 gram ha nah, 20 gram Kemudian gelang kakinya 25 gram atau 50 gram misalnya Nah ini misalnya apa, kalau yang dipakai mulai ada khilaf diantara para ulama Ada yang mengatakan dikeluarkan zakatnya, ada yang mengatakan tidak Ada yang mengatakan tidak dikeluarkan zakatnya nah, Sebagian yang mengatakan wajib zakatnya Tapi ini masalah khilaf saja diantara para ulama Kalaupun Dan masing-masing punya dalil. Dan ini saya katakan apa Dan ini tidak mungkin bisa dikompromikan Kalau tidak bisa dikompromikan Ya sudah antum milih salah satunya Kalau antum berpendapat bahwa mengeluarkan zakat perhiasan Ya sudah anda keluarkan Kalau anda berpendapat bahwa perhiasan tidak dikeluarkan zakatnya Maka tidak usah mengeluarkan zakat perhiasan Ya kan? Tidak usah dikeluarkan Kalau memang anda mengatakan tidak Jadi jangan bingung Wah ini jangan ragu-ragu ya Karena kalau ragu-ragu berarti anda beramal dengan ragu-ragu anda yakin saja, milih salah satunya Taip, Kita lihat Kalau emas tadi nisopnya berapa? 20 dinar 20 dinar sama dengan 1 dinar Sama dengan 4,25 gram nah, Berarti uh, Sekitar 85 gram uh, 85 gram Berarti itu sudah wajib Zakat Kalau perak, perak itu adalah apa? Uh, Miate dirham 200 dirham Kalau perak itu adalah 200 Nisopnya 200 dirham 1 dirham sama dengan Sama dengan 2,975 gram 1 dirham sama dengan 2,975 2,975 Berarti nisopnya perak berapa? 5,95 gram 595 gram 595 gram itu kalau perak Ini bagi anda yang punya perak Maka eh, 595 gram perak itu baru mengeluarkan zakat Berapa nah zakatnya yang harus dikeluarkan untuk emas dan perak? Adalah 2,5 persen Adalah 2,5 persen jadi dikeluarkan saja 2,5 persen Kalau Anda punya 100 gram Berarti berapa yang harus Anda keluarkan? 2,5 gram Ya sudah Anda punya 2,5 gram Apakah itu cincin ataukah itu anting-anting Apakah itu mainan, apakah itu kalung Sudah keluarkan 2,5 gram Sudah ini nah, di, Itu sudah zakatnya Kalau Anda punya 100 uh, gram Ya Taib kalau misalnya punya 137 gram, nah itu tinggal hitungan matematika aja ya kan. 2,5 gram. Taib itu kalau emas. Uh, Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Tiga yang wajib syakat yang ketiga adalah apa? Apa tadi? Ha? Tanaman Adapun tanaman yang wajib syakat Yang pertama syaratnya Adalah sudah sampai nisop Yang kedua Yang kedua Syaratnya Panen Jadi gak mesti harus satu tahun Iya kan? Karena ada tanaman yang tiga bulan, empat bulan, iya kan? Pohonnya panen. Syaratnya kalau tanaman itu adalah apa? Sudah sampai nisop. Yang kedua telah sampai apa namanya panen. Yang ketiga syaratnya adalah kutul balat, artinya makanan pokok. Syaratnya adalah makanan pokok itu adalah Uh, yang keempat yang bisa disimpan lama yang bisa disimpan lama ini syaratnya untuk tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya jadi kalau misalnya apa yang makanan pokok ya seperti misalnya apa kalau kita beras ya kan gandum nah, gandum misalnya atau kurma yang dulu sebagai mak makanan pokok adalah kurma maka kurma atau sair Ya kan eh, apa namanya apa eh, ya kalau kita beras di Indonesia ya kan ya gandum kalau di luar negeri kan gitu kan. Tapi eh, ini adalah apa? Eh, Adapun nisabnya artinya selain dari makanan pokok itu tidak ada zakatnya ya tidak ada zakatnya seperti kelapa ada nggak zakatnya kelapa? Tidak ada, sakatnya kelapa Kemudian e, Buah-buahan, ada gak sakatnya buah-buahan? Tidak ada, jambu gak ada Mangga gak punya sakat Kemudian apalagi Pokoknya segala macam jenis buah-buahan Nanas, madu hah? Lah, cengkeh termasuk bukan Bukan makanan pokok Ada orang makan cengkeh? Makanan pokok? Hah? Lada, makanan pokoknya lada? Iya kan? Tidak ada nah, Kalau di Indonesia mayoritas kita pakai yang mayoritas Jadi jangan pakai yang non mayoritas misalnya Makanannya jagung ya Padahal dia juga makan beras ya kan nah, Maka beras dihitungnya adalah beras Nah dihitungnya adalah Kalau dia punya tanaman Maksudnya termasuk jagung kalau dia punya jagung Maksudnya kalau jagung itu tanaman yang bisa Jagung dia punya panen jagung Maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah sampai nisop, nisopnya biji-bijian tanaman ini adalah apa? Nisopnya adalah lima wasak. Lima wasak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis: "Leisafim madunaham sati ausuk sodako." Nisopnya berapa? Lima. Wasak Satu wasak sama dengan 60 so Satu wasak sama dengan 60 So Satu so sama dengan Empat mud Satu mud sama dengan 625 gram Coba hitung Haa 5 wasaq berapa sok? Berapa? 300. 60 kilo. Ha, 300. Ah, bukan. Salah itu. saya kita hitung ya. 5 wasaq itu sama dengan 60 eh 1 wasaq 60. Berarti 5 wasaq berapa sha? 300. 300 berapa mut? 1200. Ya kan? 1200. 1200 kali 625 750 kilo. Atau kita hitung misalnya eh 60 300 sok dikali 2 1 kilo. Gitu kan? 300 sok 1 sok itu berapa kilo? 2 1 kilo. 1 sok itu sama dengan 2 1 kilo atau 2,5 kilo. Berarti apa? 300 kali 2,5 Kilo Berapa 750. 750 750 ini adalah 750 bersih Bukan kotor Jadi kalau dia panen 750 kilogram Kotor Nah itu belum ada sakatnya Kenapa? Karena itu kan 750 harus dikeluarkan biaya di operasional Kan harus ngasih bayar orang ketika dia panen kan bukan anu kan tetap ada biaya kan nah itu biaya harus dikeluarkan dikeluarkan dikeluarkan dulu biaya misalnya ketika panen itu berapa tukang yang berapa pekerja itu kan dibayar iya kan dibayar itu kan berarti dia kurang kalau bayarnya dalam bentuk gabah nah berarti dia kurang dari 750 maka saya katakan tadi 750 itu adalah bersih misalnya dia panen satu ton Setelah dipotong biaya-biaya administrasi Biaya apa uh, Yang harus dikeluarkan ya Maksudnya biaya transportasi Biaya kemudian apa-apa Bayar pekerja Karyawan yang bekerja pada saat itu Kemudian di, dipotong lagi misalnya Apa namanya uh, Teh biaya-biaya misalnya Dari obat Obatan dari pupuk Dari apa namanya Itu kan pupuk bayarnya nanti ketika panen misalnya ya kan Jadi panen dipotong semuanya Ternyata sudah dipotong. Setelah dipotong, ternyata 750 kilogram, maka itu wajib keluarkan zakatnya. Ini untuk tanaman. Berapa nisa, berapa yang harus dikeluarkan zakatnya? Itu ada dua. Kalau kalau itu adalah tada hujan, artinya kalau dia mengandalkan hujan atau dekat dengan sumber air, artinya tidak butuh biaya. Tidak ada butuh pembiayaan Maka zakatnya adalah 10% 10% Itu kalau apa? Kalau dia menggunakan tada hujan Atau Atau apa? Dekat dengan sumber air Dekat dengan sumber air Misalnya apa dia Nanam kurma Dekat dengan sumber air Iya kan? Maka apa? Kurma ini wajib zakatnya berapa? 10%. Atau padi, padi tadah hujan, iya kan? Tadah hujan, polanya ketika musim hujan dia nanam, maka apa? dikeluarkan berapa? 10%. Jadi kalau 750, berapa yang harus dia keluarkan? 75 kilo. 75 kilo gabah iya kan, Begitu panen gabahnya Sudah keluarkan 75 kilo Maka itu adalah apa? Itu sudah zakat Tapi kalau dia menggunakan irigasi Atau mengeluarkan biaya Dia mengeluarkan biaya Atau irigasi Atau misalnya pengairan Menggunakan sistem pengairan Yang itu dia mengeluarkan biaya Mengeluarkan biaya Atau misalnya dia Nyirami Iya kan? Nyiram nyiram terus misalnya Maka apa? Maka zakatnya adalah 1 per 20 1 per 20 berapa persen? Hah? 5 persen 1 per 20 berarti 5 persen Berarti kalau dia punya panen 750 Berapa yang harus dia keluarkan? 37,5 kilo itu adalah apa ah, untuk biji-bijian biji Kemudian kalau sistemnya Apa namanya sistemnya itu taksiran kalau sistemnya taksiran misalnya kan begini, ada orang yang memang ahli dalam menaksir, nah, menaksir ini jumlahnya. Jadi sebelum panen itu dia sudah bisa menaksir. Jadi ada banyak sahabat yang ahli dalam masalah ini. Jadi misalnya begini, dia punya 50 ekor, 5l, 50, eh, 50 pohon kurma. Seorang memiliki 50 pohon kurma. Ada sahabat itu sudah bisa menghitung 50 ekor itu sudah bisa menghitung Bukan 50 ekor, 50 pohon 50 pohon kurma Dia sudah bisa menakar, menaksir Sekian sok keluarnya Dia sudah tinggal melihat aja Pohonnya dia lihat, satu-satu dia lihat Kemudian langsung taksirannya Ini keluarkan sakatnya sekian Langsung, dia dia langsung apa namanya Mengelakuinya Pemilihnya dikatakan dia dia panitia sakat Kemudian dia melihat saja 50 ekor 50 pohon ini dia lihat Kemudian dia menaksir Ini ini harus dikeluarkan sakatnya ah, Sekian sok atau sekian kilo Itu sudah bisa dan ini boleh ya kan Kenapa karena uh, dia sudah bisa memperkirakan sekian Sekian sok sekian apa namanya Sekian wasak dari panen kurma ini itu memang orang yang diberi kelebihan dan itu memang selalu pas ya kan ketika diturunkan di panen itu ditimbang ternyata taksiran sahabat ini betul jadi kurang lebih artinya tidak tidak apa namanya e, tidak jauh dari taksiran itu nah, maka Nabi saw ketika misalnya apa dalam menaksir Nabi saw memberikan kaidah apa bahawa apa namanya Dari Sahal Ibn Abi Khasama, Khasma Khasmaqala Amaranah Rasulullah SAW Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami Yidakharastum Kalau kalian menak, me, menaksir ha, Menaksir Menaksir menaksir itu apa? Bukan menaksir cewek Memperkirakan ya ha, Memperkirakan jumlah keseluruhan Yang ada di pohon itu Fakhuzu makambil wada'u wassulus Tapi tinggalkan sepertiganya sepertiga artinya dia menghitung kemudian dia keluarkan sepertiga sepertiganya itu adalah apa? Kenapa? Karena sepertiga itu ketika dia panen itu kan ada yang jatuh ya kan? Namanya rontok itu kan jatuh diinjak-injak. Kalau sudah diinjak orang nggak makan, ya kan? Nggak dimakan. Itu kan dibuang. Nah, nanti akan dimakan oleh burung, nanti dimakan oleh hewan. Ada yang kemudian apa? Tinggalkan sepertiga. Sepertiga itu baru kemudian di uh, selebihnya baru kemudian dikeluarkan zakatnya. Artinya jangan bersih begitu panen langsung tidak. Kenapa? Karena namanya pekerja kan sambil kerja makan, ya kan makan kurma makan. Namanya makan ya sudah nggak ada nggak ada batas ya kan? Ya kan batas dia makan satu orang dua kilo tiga kilo mungkin, ya kan dan ya karena namanya orang makan, namanya orang baru dipetik, baru dipetik, kurma yang baru dipetik itu kan mungkin enak ya kan. Jadi dia makan, makan, makan, Pekerjanya banyak. Nah, yang makan belum nanti dimakan oleh hewan, oleh burung dan yang lainnya. Maka apa namanya? Failam tadwa sulus, fa da'u arbu. Kalau seperti sepertiga juga tidak, maka tinggalkan seperempat. Harahu ahlus sunan. Nah, di sini riwayatkan oleh ahlus sunan. Step ini e, zakat untuk apa namanya hasil bumi. Kemudian yang ke empat yaitu barang dagangan. Barang dagangan. Kalau barang dagangan berarti apa? Semua yang diperdagangkan dan tentunya syaratnya harus halal. Jadi syaratnya adalah barang yang di, diperdagangkan itu harus dari barang yang halal. Kalau barang yang haram enggak. Iya kan? Tidak ada sakatnya untuk barang yang haram. Nah, tidak ada sakatnya. Dia jual beli khamar. Ah, kemudian sudah sampai di shop nah, nilai uang oh dia keluarkan sakatnya enggak boleh. Iya kan? Enggak ada nggak ada sakat, oh kalau begitu enak jadi jual barang yang haram aja biar nggak ada sakatnya, ya kan? Nah, itu juga jangan karena itu apa? nah nanti kita dikenakan hukum dua, dikenakan hukum dua yaitu satu hukum menjual yang haram dan satu hukum karena nanti dianggap tidak mengeluarkan sakat. Ya kan? ini ee, dua siksaan yang didapatkan bagi mereka yang menjual barang yang haram. jadi syaratnya tadi sudah sampai nisob, sampai nisob. Kemudian berjalan satu tahun Kemudian apa syaratnya tadi Barang dagangan harus barang-barang yang halal Atau yang diperbolehkan di dalam Islam Kalau kita katakan diperbolehkan Berarti semua barang dagangan itu adalah halal Boleh Sampai datang dalil yang menyatakan tidak boleh Berarti yang tidak boleh itu yang tidak boleh kita perdagangkan ya kan? Tidak boleh perdagangan Baik itu barangnya maupun bentuk transaksinya Nah, Baik itu barangnya maupun bentuk transaksinya kalau bentuk transaksi itu banyak ya kan nah, transaksi bentuk transaksi yang haram itu kan banyak tapi ya, barangnya artinya kan yang haram itu cuma ada dua iman zatnya artinya barang yang diperjualbelikan nah, barang yang diperjualbelikan yang haram atau yang kedua adalah transaksi model apa eh, transaksinya nah, itu yang tidak tidak dibolehkan seperti misalnya Uh, jual beli begitu disentuh barangnya harus dibayar, itu kan nggak boleh. Ya, ini kan orang terminal ini, ya kan. Uh, banyak ini, Jakarta banyak. Antum ke Pulau Gadung ke Rambutan hati-hati, ya kan. Misalnya apa? Begitu kita barangnya dipegang, uh, biasanya pegang yang gendong-gendong ya kan. Nawari barang kemudian dipegang anak kita biasanya dikasih susu, ultra dikasih apa loh pokoknya orang tuanya harus bayar ya kan kalau tidak ya orang tuanya dipegang lehernya, ya kan? dipegang dan mereka rombongan kalau sudah satu yang gitu mereka sudah tahu mereka sudah nge ngepung sudah ngepung apa namanya ya mau tidak mau harus bayar dan harganya akhirnya tidak tidak sebagaimana untuk nawar antum beli harganya semau nya dia nanti misalnya dua ribu mau terserah lima belas ribu pokoknya segitu harus membayar Padahal misalnya susu ultra yang an untuk anak-anak Harga Rp3.000 Jadi Rp4.000 Misalnya jadi Rp15.000 harus membayar Kenapa? Karena jang, Kalau misalnya sudah dikasih jangan bilang enggak-enggak Kalau bilang enggak dikepung ya kan. Itu di Lampung Di Raja Basah itu hati-hati Ini namanya Be'al mulamasa namanya Begitu disentuh harus membayar Ini, yang, ini namanya transaksinya Bentuk transaksi seperti Asbul fahl Asbul Fahl nanti akan ada di bab jual beli nanti kita bicara Asbul Fahl jual beli kawin suntik, petugas kawin suntik ya Petugas kawin suntik, sekali suntik sapi harus membayar berapa? Hah? Harus membayar berapa kalau sekali petugas misalnya suntik? Nah itu adalah apa? Ini namanya asbul Fahl ini termasuk jual beli yang terlarang Kenapa? Karena jual begitu disuntik langsung bayar itu nggak boleh itu riba apa namanya itu haram hukumnya masuk dalam goror. Kenapa? Karena disuntikan belum tentu jadi. Nah, yang shar'i gimana? Disuntikan dulu kalau jadi baru dibayar. Kalau sudah jadi baru dibayar itu baru shar'i. Tapi kalau tidak maka tidak nah, tidak boleh ini transaksinya. Nah, ini barang syaratnya uh, untuk apa namanya barang dagangan. Jadi kalau jual rokok adu al ini ya disisikan, jangan dihitung zakat. Dan itu adalah haram hukumnya, ya kan. Tidak boleh karena zakat itu harus dari harta harta yang halal. Jadi semua yang haram kalau kita misalnya barang dagangan ini nah, toko kelontongan, toko kelontongan itu nah, maka apa namanya tidak boleh menjual yang haram. Yang haram eh, apa eh, itu tidak boleh dihitung ada zakatnya. Terima. Uh, itu adalah apa? Sudah berjalan uh, itu syarat darat dari berapa yang harus dikeluarkan zakatnya? Berapa nisopnya, barang dagangan? Nisopnya adalah sama dengan emas. Nisopnya adalah sama dengan emas. Jadi emas berapa tadi? 85 kilo. Ya, eh 85 gram. Iya kan? Nisabnya emas tadi berapa? 85 gram. Kemudian apa Kalau dihitung barang dagangan Berarti nilainya dihitung Kesama dengan uang Kalau 85 gram kalau diuangkan Itu berapa uh, Misalnya kali 500 ribu Berarti 42,5 juta Kalau anda punya penghasilan Barang dagangan Selama satu tahun Selama satu tahun misalnya anda punya modal Tahun ini uh, Punya modal misalnya 10 juta 10 juta ada gak sekatnya tidak ada. Terus anda 10 juta ini anda kelola, anda kelola jadi barang dagangan, ya kan? Anda buat jual-jual apa saja lah. Sepuluh juta ini jadikan modal. Ternyata setelah satu tahun, ah, misalnya apa, mencapai 50 juta. Artinya sudah sampai nisop dan sudah berjalan satu tahun, maka apa? Dikeluarkan sakitnya sama dengan emas, karena sudah 50 juta itu sudah sampai ni nisab ya kan sudah sampai nisab maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah di, di apa namanya di dikeluarkan zakatnya 2,5% dari 50 juta berapa zakatnya? adalah eh berapa? 1.250. Berarti 1.250.000, iya. Betul? Atau 125.000? Satu juta dua ratus lima puluh ribu Itu yang harus dikeluarkan. Jadi kalau punya lima puluh juta Berarti keluarkan satu juta dua ratus lima puluh Itu adalah uh, Barang dagangan Jadi ini barang dagangan Ya sudah kita katakan adalah apa namanya uh, Nah bagaimana kalau misalnya apa Ternyata enam bulan kemudian Saya dapat modal yang lain Saya dapat modal yang lain Dari misalnya tiga puluh juta Dapat warisan atau mungkin dapat undian. Jangan ya belanja di Merota kampus, ternyata dapat undian, uh, dapat lumayan 30 juta misalnya. Nah, itu 6 bulan kemudian, iya kan? Ah, uh, 6 bulan kemudian dia dapat. Apakah itu 6, 30 juta ini dihitung modalnya? Ah, uh, itu belum. Jadi enggak usah dihitung, iya kan? Nanti dihitung ah uh, 1 tahun kemudian. Itu kalau dikembangkan Mulai dari Jadi memang perhitungan Apa namanya Untuk barang dagangan Tapi itu barang dagangan Yang kita katakan adalah apa Yang harus Jadi itu tidak terbatas ya nah, Tidak terbatas Misalnya tadi dia punya kambing 40 ekor Ada gak sakatnya 40 ekor kalau dia diternakkan? Ada gak sakatnya 40 ekor diternakkan? Tidak ada tapi kapan dia keluarkan sakatnya? Kalau 40 ekor ini diperjualbelikan, ah kalau diperjualbelikan maka dia masuk kambing ini masuk dalam kategori barang dagangan. Dia punya sapi, ah diternakan 50 ekor, ada nggak sakatnya? Tidak ada, ya kan? Tidak ada sakatnya. Jadi walaupun dia punya 1000 ekor kalau diternakan itu tidak ada sakatnya. Kapan ada sakatnya? Ketika diperjualbelikan. Demikian juga misalnya apa? Sapi perah. Dia punya sapi perah 50 ekor, ada tak zakatnya? Tidak ada zakatnya. Tapi kapan dia ada zakatnya? Ketika susunya itu dia perjualbelikan. Susunya dia perjualbelikan. Nah kalau itu mulai apa? Selama satu tahun. Nah kemudian sudah sampai nisab, maka itu harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang terakhir zakat apa? Rikas. Rikas, rikas itu adalah harta yang Harta temuan atau pendeman dari jahiliyah, harta pendeman dari masa jahiliyah, maksudnya dari zaman dulu ya kan. Nah, misalnya menemukan mahkota Majapahit, nah, ketemu mahkota Majapahit misalnya ya kan, atau ketemu gelasnya Majapahit, cangkirnya atau diusaman Majapahit, atau ketemu misalnya nemu uang. Mata uang yang 1700 tahun 1796, misalnya masehi, misalnya ya kan, Menemukan mata uang, ah mata uang koin yang ah, tahun 1796, itu kalau dijual harga berapa? Hah? wah oh, itu besar itu ya kan? Itu kan termasuk ratusan juta. Ah orang mau beli antum sama dengan batu akik itu istilahnya ya kan? Nilai antum mau jual, saya mau jual 150 juta. Antum nawarkan koin yang koin yang tahun itu, nah, antum nawarkan ke orang, orang banyak yang pengumpul ya kan? Yang pengumpul pengumpul uang uang lama, nah, dia pengen beli, dia cari. Antum kalau misalnya upload di misalnya di foto, di upload di, di Google di mana nah, banyak yang nyari, nah, yang nyari mata uang mata uang yang dulu. Dan antum kasih harga sekian, nanti akan ada mesti ada yang japri. Ini kurang berapa, kurang berapa, ya kan? COD-nya di mana, ya kan? Nah, kita itu adalah apa namanya? Nah, ini ini misalnya itu kan barang temuan namanya barang temuan. Kalau antum misalnya nemukan, nemukan barang temuan yang itu kan zaman jahiliyah, zaman dulu misalnya ditemukan. Sekarang antum nemukan maka itu apa? Itu namanya rikas. Jadi rikas itu adalah barang temuan yang Nah, pendeman yang sudah eh, yang sudah apa sudah lama nah, atau dikatakan harta karu harta korun ya kan? harta dari korun nah antum temukan maka itu wajib eh, dikeluarkan zakatnya dan ini tidak ada nisab kalau rikas itu tidak ada nisab sama sekali artinya berapa yang harus saya temukan nggak ada nah, itu tidak ada nisabnya tapi harus dikeluarkan zakatnya adalah 20% 20% Jadi kalau Antum menemukan koin Yang hidupnya 1.605 Atau 1.700 sekian Antum jual ah, Misalnya 200 juta 250 juta Antum jual dan ada yang membeli Maka Antum harus mengeluarkan zakatnya berapa? 20% Kalau Antum jualnya misalnya Lakunya misalnya 50 juta Ya tetap pokoknya membayar Keluarkan zakatnya 20% 50 juta 20% berapa? 10 juta harus dikeluarkan zakatnya Itu adalah apa? Jadi nemukan apa saja Misalnya nemukan barang pendeman Jadi kalau batu bukan Batu ake Batu nemukan batu kok Batu akik ya Nemukan batu akik Itu apakah dikeluarkan zakatnya 20%? Tidak Kenapa? Karena batu arke itu bukan barang pendeman. Bukan barang pendeman, tapi itu barang memang dari dari bumi, dari dari yang keluar dari bumi, bukan barang pendeman. Barang pendeman itu yang kita katakan barang yang sudah di yang dipendem lama dari tahun e, sejak dulu ya kan. Nah, misalnya ada piring, ketemu piring yang hidupnya 2000 tahun yang lalu ya kan atau 5000 tahun yang lalu nah, Nemukan apa namanya? Uh, sendok, nemukan uh, Ya punya Apalah barang-barang dulu yang nilainya Nilainya berapapun nilainya Itu tetap dikeluarkan uh, Zakatnya adalah sekian Tip ini adalah apa uh, Nemukan tengkorak Misalnya huh? Tengkora uh, Besar ya kan Antum menemukan tengkorak Dan Antum sebagai penemunya dan antum dihitung dibayar oleh negara Atau siapapun dibayar Maka tetap atau keluarkan zakatnya Dua setengah persen Itu adalah namanya Barang temuan nah, Rikas Type itu adalah apa e, Berkaitan dengan zakat mal Kemudian yang berikutnya adalah apa Zakat fitri Zakat fitri Yang wajib yang kedua adalah zakat fitri Zakat fitri ini adalah apa Ini wajibnya Ini wajibnya yang pertama syaratnya adalah harus orang Islam Yang kedua Yang kedua adalah yang lahir pada Satu Yang lahir sebelum hari raya Sebelum satu syawal Syaratnya yang lahir sebelum satu Syawal nah, Kalau yang sudah lahir dua syawal Maka tidak ada zakat ya kan Karena zakat fitri itu kan kaitannya sebelum hari raya Begitu dia lahir Misalnya subuh lahir pada Subuh ketika satu syawal Subuh Maka itu sudah wajib zakat Artinya yang lahir pada satu syawal Karena maghrib Maghrib sampai Artinya sebelum sholat ya Artinya yang lahir sebelum sholat id Kalau yang lahir sebelum sholat id Maka itu adalah wajib Zakat fitri ini uh, saya tambahkan zakat fitri bukan zakat fitrah. Ini kebanyakan apa namanya selebaran kemudian spanduk zakat fitrah panitia menerima zakat fitrah ini salah. Ini salah, bukan zakat fitrah tapi zakat fitri. Ini salah kaprah waralumrah lumrah Maaf ya. Jadi salah kaprah, jadi bukan bukan zakat fitrah tapi zakat fitri. Fitri dengan fitrah itu dua kata yang berbeda. Dua kata yang berbeda. Karena fitrah itu artinya apa? Islam. Fitrah itu artinya Islam. Sebagaimana dalam hadith? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Fitrah artinya apa? Al-Islam. Fa'abawahu yuhawidani. Orang Tuhan lah yang membuat anak itu menjadi Yahudi. Ah, ia yu, Yunani, orang tuanya yang membuat anak itu menjadi Nasrani, kedua orang tuanyalah yang membuat anak itu menjadi Majusi. Kan tidak ada yang mengatakan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan Yuslimani. Orang tuanyalah yang membuat anak itu menjadi muslim, kan enggak? Ya kan? Berarti apa? Fitrah di sini mananya adalah Islam. Jadi setiap anak yang lahir itu adalah lahir dalam kondisi fitrah yaitu Islam. Maka fitrah dengan fitri adalah dua kata yang berbeda. Kenapa? Karena fitri zakatul fitri adalah zakat yang berkaitan dengan Idul Fitri. Kan tidak ada Idul Fitroh. Adakah Idul Fitroh? Kan enggak ada. Yang ada adalah Idul Fitri. Maka e, zakatnya adalah zakat fitri. Dan zakat fitri ini hukumnya adalah wajib ainiah, wajib ain. Wajib bagi setiap setiap orang. E, bagi setiap orang. Adapun yang harus dikeluarkan syakatnya, yang harus dikeluarkan syakatnya, kemudian syarat yang berikut saya tambahkan syarat untuk syakat fitri adalah apa? Dia punya di malam hari raya dia masih punya persediaan makanan. Nah, di malam hari raya dia masih punya persediaan makanan. Kalau di malam hari raya nggak punya persediaan makanan maka tidak ada kewajiban baginya syakat fitri. Yang harus dikeluarkan itu adalah satu sok Yang harus dikeluarkan setiap jiwa itu adalah satu sok Satu sok berapa kilo tadi? Dua setengah kilo Ya sudah dikeluarkan dua setengah kilo Walaupun di sini masalah khilaf ya jumlah Karena saya Ustamin mengatakan dua kilo empat, empat Dua kilo empat puluh gram itu sudah bisa Dua kilo empat puluh gram karena satu mudnya Dia hitung lima ratus sepuluh gram Nah, apa Satu mutnya dihitung Kalau seusemin Tapi jumhur itu 500 625 Satu mut, berarti satu sok Sama dengan 2 eh, eh, kilo setengah ya kan 2 kilo setengah Ini adalah apa, dikeluarkan nah, Satu sok Yaitu 2 kilo setengah Per jiwa, per orang Jadi kalau misalnya dia punya 6 Anggota keluarga ya berarti 6 kali 2 setengah kilo dari 15 kilo. Dan itu tidak ada khilaf kalau 2,5 kilo itu sudah yang yang pertengahan. Kalau Anda mau melebihkan lebih dari 2 kilo, di kilo setengah misalnya keluarnya 3 kilo enggak ada masalah. Itu kalau selebihnya itu boleh. Iya kan? Dan itu dihitung tatawun. Selebihnya itu dihitung kelebihan itu dihitung ke kebaikan. Artinya dihitung sodakoh biasa. Misalnya dua setengah kilo yang wajib Anda keluarkan perjiwanya tiga kilo ya Sudah kita katakan tiga kilo itu adalah apa Itu sudah uh, Apa namanya Selebih Kalaupun ada lebihnya Maka lebihnya adalah dihitung uh, Dihitung sodako Ini adalah apa namanya Dan wajibnya dikeluarkan sebelum sholat id Wajibnya dikeluarkan zakat fitri itu adalah sebelum sholat id Sebelum sholat id Kalau dikeluarkan setelah sholat id Maka hanya dihitung sodako Biasa Kemudian eh, Ada pun Waktu mengeluarkan zakat fitri eh, Yang boleh adalah Sehari atau dua hari sebelumnya Dua hari sebelumnya itu sudah boleh Dua hari sebelum hari Raya Dua hari sebelum hari raya itu adalah yang dibolehkan Kemudian yang eh, Yang wajib Adalah malam Malam harinya satu syawal Artinya akhir Ramadan Itu sudah yang wajib Adapun yang sebelum sholat id Itu adalah yang sunnah Yang afdolia Dikeluarkan Dikeluarkan adalah apa Yang uh, di, uh, dikeluarkan setelah Dia pergi ke lapangan sambil menyerahkan Zakat fitri kepada Orang-orang yang berhak menerima Zakat Kemudian Apa namanya Dan ini berlaku untuk semuanya jadi tidak mengenal budak, budak atau merdeka, laki perempuan, pokoknya anak kecil, dewasa itu sama, ya wajib dikeluarkan. Dan yang wajib mengeluarkan zakat fitri ini adalah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi misalnya apa tanggung jawab? Kalau misalnya dia bapak suami atau orang, kepala rumah tangga, nah kepala rumah tangga ini wajib me, me, mengeluarkan zakat fitri terhadap orang-orang yang dibawa kekuasaannya. Ya orang-orang yang dibawa kekuasannya, misalnya istri, anaknya, pembantunya kalau ada, kemudian embahnya kalau dia ikut sama dia, ya kan? Semua keponakannya kalau diikut sama dia, dia harus nanggung semuanya. Kalau ada pekerja, karyawan yang tinggal sama dia, itu juga harus dia keluarkan zakatnya, zakat fitrinya. Ini terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawab, tanggung jawab dia. Artinya yang hidup satu rumah, tapi kalau misalnya kepada anak-anak orang tua asuh Dia hanya membiayai misalnya pendidikan Pendidikannya tapi tidak tinggal satu rumah maka bukan kewajiban Tapi kalau dia ingin mengeluarkan nah Maka itu adalah uh, boleh bagi dia Boleh bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya Kemudian itu zakat uh, fitri Adapun orang yang berhak menerima zakat itu jumlahnya ada 8 orang. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana disebutkan dalam apa namanya dalam surah uh, At-Taubah ayat 60, inna masadakatu lil fuqara yang pertama kepada orang fakir, yang kedua miskin. Uh, Al-fakir dengan miskin itu Begini apa namanya Kalau disebutkan fakir saja Itu termasuk di dalamnya miskin Kalau disebutkan miskin Termasuk di dalamnya fakir Tapi kalau disebutkan bersamaan Antara fakir dengan miskin Maka mananya berbeda Fakir itu apa? Fakir adalah orang yang Dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi Kebutuhan Kesehariannya dia punya penghasilan tapi penghasilannya Tidak mencukupi Kebutuhan untuk makan kesehariannya itu namanya fakir Misalnya apa dia punya gaji 300 ribu Gajinya 300 ribu 300 ribu untuk makan 1 bulan Tidak cukup misalnya itu namanya apa Fakir kalau dia punya 5, 1 juta tidak cukup untuk 1 bulan Berarti namanya fakir Dia punya gaji 100 juta Tidak cukup 1 bulan fakir Gajinya 300 juta satu bulan nggak cukup, namanya fakir. Kenapa? Karena nggak cukup, ya kan? Dan itu tidak ada batasan. Islam tidak pernah membatasi sekian gajinya itu nggak ada, ikan. Tidak ada gaji. Kalau sekarang ini para ulama mengatakan UMR misalnya, ikan. Kalau di bawah UMR berarti apa? Fakir. Kalau UMR berarti miskin. Itu patokannya. Jadi patokan kalau UMR berarti dia miskin. Kalau di bawah UMR berarti apa? fakir. Itu adalah fakir adalah orang yang punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Tapi kalau miskin, dia punya penghasilan pas-pasan. Jadi untuk kebutuhan kesehariannya, untuk makan sehari-harinya itu sudah cukup, iya kan? Itu miskin. Gaji 100 juta, habis 100 juta, miskin. Iya kan? Gaji 1 miliar, habis 1 miliar, miskin, iya kan? Pengennya cari makan makanannya di nah cari uh, apa uh, cari makan udang satu ekor 45 juta ya kan di restoran ya kan perginya ke Bali lagi makannya misalnya ya caranya pengen cari makan udang hanya udang sekecil di restoran ini harganya 45 juta kan kita katakan dia makan ya. kita kalau makan di hotel bintang 5 yang gajinya pas-pasan itu langsung nggak kolu mangannya ya kan ya. karena saya pernah hitung saya sendiri saya makan di mana uh, sama orang Arab ya bu bukan saya bayar ya kan jadi saya hanya ikut ya kan nemani pas saya ikan salmon kesalmon dua potong kecil itu sebenarnya kecil di di hotel amplas itu Ambarukm Plaza ya. itu cuma kecil namanya cuma dua potong kecil lah Iya kan, dua potong kecil, kemudian apa e, nasi, kemudian ya sudah, hitungannya berapa Wah itu? Eh, kalau nggak tegal demangannya ya kan, karena itu sudah 180 ribu, 180 ribu satu porsi, nasinya kecil, iya kan? Warung Padang masih lebih mending ya kan? <laughs> apa namanya nasinya, nasinya, karena di restoran kan, kalau di hotel kan nasinya kecil sedikit tapi itu kan maksudnya kan kualitas kan berasnya. Nah, itu cuma apa namanya dikasih hias sedikit ikan salmon di apa gitu terus dihias ya 180. Minum teh, teh satu cangkir kecil 35.000. Ya. Kita beli kalau 35.000 kita dapat 2 kilo gula pasir, bisa teh kotak berapa? Ah, bisa 1 bulan kalau mahasiswa ya kan. Lumayan ya. Kan? Nah ini makan sekali minum cuma tiga puluh ribu ya. yang punya penghasilan nggak nggak kolumangannya ya. Tapi itu kemudian yang ketiga yang wajib yang, yang berhak menerima zakat adalah al-amil panitia. Ah yang panitia panitia ini tidak mengenal dia orang kaya atau tidak panitia boleh misalnya panitia zakat fitri dia kaya nggak apa apa dia menerima itu haknya dia tapi kalau dia menolak juga nggak apa apa. Kemudian yang keempat adalah almuallafatu qulubuhum, orang yang uh, baru masuk Islam atau orang yang orang kafir tapi di, masih diharapkan keislamannya. Orang yang baru masuk Islam atau orang yang diharapkan keislamannya. Walaupun dia masih kafir, maka itu boleh diberikan zakat. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan zakat kepada pembesar-pembesar uh, kafir Quraisy. Yang artinya apa? Yang masih ada hatinya untuk kepada Islam, walaupun dia baru menyatakan Islam. Kemudian yang kelima adalah harikop. Harikop itu budak. Budak ini ah, di, dari sakat untuk membeli budak itu boleh dari sakat, dari uang sakat dipakai untuk membeli budak. Jadi budak ini ah, membeli dirinya atau melunasi dirinya sendiri ah, dengan cara dia menyicil atau dengan cara apa namanya? Karena ada budak yang namanya budak Uh, nyicil, dia dia membeli dirinya sendiri dengan cara nyicil kepada majikannya satu tahun atau de sepuluh tahun, ya kan tergantung. Kalau dia membayarnya, dia membayarnya misalnya per bulan sekian, nah, maka apa berarti uh, misalnya nilainya seribu dirham misalnya budak itu nilainya seribu dirham. Kalau dia itu dibayar misalnya selama sepuluh bulan misalnya ya sepuluh bulan, dia membayarnya per bulan berarti berapa seratus dirham. Begitu dia sudah membayar 100 dirham Berarti dia merdeka berat, berat, Merdekanya seberapa dia? Seper sepuluhnya Kalau seper sepuluh hitungannya waktu 24 jam Berarti 2,4 jam dia merdeka ya kan? Sisanya jadi budak Sisanya jadi budak tapi 2,4 jam dia merdeka Nah 24 jam ini dia gunakan Dia manfaatkan untuk dia bekerja Jualan atau apa nah, Begitu dapat penghasilan nah, Dia membayar lagi satu bulan berikutnya nah, kan? 100 dirham berarti 200 dirham berarti dia apa? merdeka nah, 4,8 jam 4,8 jam dia cari lagi Untuk melunasi Sampai kemudian lunas Jadi itu adalah uh, Budak Kemudian yang berikutnya yang siapa Al-Gharimin Orang yang Punya hutang banyak Orang yang berhutang Orang yang punya hutang Ini berhak menerima zakat walaupun dia kaya dan Walaupun dia Kaya dia punya hutang Dia punya hutang perusahaan dia punya ini Boleh dia menerima zakat Untuk melunasi hutang Kemudian yang ke Siapa? Keberapa? Tujuh Fisabilillah Fisabilillah sini Tafsirannya cuma ada dua Orang yang jihad dan orang yang taulabu lelem Kanafisabilillah itu kan orang yang menuntut ilmu. menuntut ilmu. apakah semua yang menuntut ilmu yang menuntut ilmu baik itu fardu kifayah maupun fardu ain. Baik itu ilmu yang fardu kifayah maupun ilmu itu fardu ain. Fardu ain contohnya apa? Ilmu misalnya apa tentang agama ya kan. Misalnya apa akidah, misalnya belajar tentang fikih misalnya itu fardu ain. Artinya dia tahu tentang sholatnya, dia bisa tahu tentang akidahnya itu fardhu ain. Kalau yang fardhu kifayah, contohnya apa? Misalnya mustalah hadis, hadis ya kan? E, misalnya apa namanya? E, misalnya apalagi yang fardhu kifayah? Misalnya ilmu tafsir, itu kan fardhu kifayah, kan? Tidak setiap orang belajar ilmu tafsir, dan ya, tidak semua orang itu belajar ilmu mustalah hadis. Tidak setiap orang itu belajar ilmu sulul fiqh, itu namanya fardhu kifayah apalagi yang misalnya ilmu-ilmu yang selain dari ilmu syar'i yang matematika, kedokteran itu namanya fardu kifayah. Jadi bukan fardu ainin. Kemudian yang berikutnya adalah siapa? Yang kedelapan adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang uh, ee apa habis bekal di jalan. Orang yang kehabisan bekal di jalan. Jadi dia penuh sabil. Jadi dia misalnya apa namanya di tengah perjalanan dia kehabisan bekal, ah dia bisa minta e, minta apa namanya uang zakat untuk kemudian bisa meneruskan sampai kembali ke negerinya atau sampai kembali ke kotanya atau ke desanya. Tapi ini orang yang berhak menerima zakat. Adapun yang tidak berhak menerima zakat, yang pertama yang tidak berhak menerima zakat yang pertama adalah orang yang kaya. Satu orang yang kaya. Agoni artinya orang yang mampu Yang kedua Orang yang masih kuat Berusaha Orang yang masih tenaganya masih kuat Yang ketiga Bukan, uh, bukan Muhammad artinya bukan Rasulullah dan keluarganya Bukan Rasulullah s.a.w. dan keluarganya Artinya Rasulullah tidak berhak menerima sakat dan termasuk juga keluarganya tidak berhak menerima zakat ini keluarganya kemudian yang keempat yaitu adalah apa orang-orang yang bukan menjadi tanggungannya orang-orang uh, apa saya apa namanya yang tidak berhak menerima zakat adalah orang-orang yang menjadi tanggungannya itu tidak berhak menerima zakat misalnya anaknya menerima zakat atau tidak nggak boleh karena itu tanggungan dia ya kan ibunya kalau itu tanggungan dia maka ibunya tidak berhak menerima zakat kecuali kalau ibunya itu terpisah artinya tidak menjadi tanggungannya maka dia berhak menerima zakat misalnya ibunya miskin anaknya kaya maka ibunya dan ibunya itu terpisah dengan anaknya artinya tidak bukan menjadi tanggungannya setiap harinya ya nah, maka apa dia berhak menerima zakat ibunya suaminya miskin ya kan istrinya kaya suaminya miskin maka suaminya itu kalau suaminya ini di luar Artinya bukan menjadi tanggung jawab Bukan apa namanya Bukan dari tanggungan dari istrinya Maka istri wajib mengeluarkan zakat kepada suaminya Itu wajib Zakat kepada suaminya ya kan? Tapi kalau misalnya apa namanya Karena yang mencari nafkah kan suami Tapi dia istrinya kaya Tapi suaminya gak punya pekerjaan ya kan? Ada seperti Abdullah Mas'ud Abdullah Mas'ud sahabat Mas'ud, Abdullah Mas'ud miskin Anaknya juga miskin. Tapi Abdullah Maksud itu kan bukan karena dia apa namanya dia dapat gaji dari Betulmar tapi enggak diambil. Istrinya pedagang. Nah, ketika istrinya pengin bersedekah kepada artinya orang lain, maka Abdullah Maksud nyindir. Ya kalau sedekah ya buat sama suami dan anak kan gitu kan. Itu sedekah iya kan. Kemudian enggak, saya pengen sedekah sama si fulan kok. Ya ya anu coba tanya Rasulullah kan gitu kan aja nah, dulu masuk coba tanyakan kepada Rasulullah ditanyakan kepada Rasulullah Rasulullah tersenyum iya kan betul suamimu itu iya kan kasih suamimu sedekah itu ya kan? karena dia yang paling berhak menerima sedekah itu adalah suami ini adalah Pak ee, dalil kemudian yang kelima adalah yang tidak berhak menerima zakat itu orang kafir orang kafir orang kafir yang tadi kalau yang diharapkan keislamannya itu berhak tapi yang orang kafir di sini yang tidak bisa diharapkan keislaman, apalagi kafir itu adalah harbi, kafir harbi kafir yang memerangi kaum muslimin yang mencela kaum muslimin yang apa namanya, semuanya tidak berhak. Wallahu taala alam. Saya kira itu berkaitan dengan syakat. Satu jam selesai. Ada pertanyaan satu? Kalau sakat emas dan perak itu bisa diganti dengan uang Boleh diganti dengan uang Jadi, Atau misalnya begini dia punya emas Misalnya 100 gram berarti kan 2,5 kan? 2,5 ternyata dia punya cincin Yang beratnya cuma 2 gram Atau 1 gram Maka dia keluarkan yang 2 gram Yang setengah gram dia hitung uang Dia hitung uang jadi 2 gram dia keluarkan Dia berikan kepada orang fakir miskin Orang jadi dua gram itu satu orang boleh atau dipecah jadi berapa orang juga boleh ya kan? Jadi itu adalah masalah teknis saja dan setengah gramnya dia hitung uang itu adalah dibolehkan. Wallahu taala alam. Ini saya bacakan waktunya masih lima menit ya. Nah, misalkan panen jagung satu ton. Dengan kebun Tadah hujan ya sudah kalau satu ton Tadah hujan berarti berapa 10% ya kan? 10% berarti berapa Satu kintal Keluarnya satu kintal Bagaimana nah, Sekatnya apabila uh, Biaya tukang Tukang sekian Artinya satu ton ini uh, Artinya harus bersih Jangan kotor Kalau kotor satu ton kotor Ya dipotong dulu biaya-biaya apa misalnya yang panen itu ya kan Misalnya apa namanya transportasi truknya misalnya atau uh, biaya uh, yang harus dikeluarkan pada saat itu ketika dia panen Itu dipotong dulu Nah setelah dipotong ternyata satu ton bersih ah berarti satu ton ini harus dikeluarkan berapa? Satu tintal Apakah jagungnya yang satu ton dijual dulu sehingga bisa dihitung e, Jadi tidak mesti harus dijual Satu ton dikeluarkan satu, satu kintal jagung sudah Satu kintal jagung itu bagikan kepada orang fakir miskin Satu kilo, lima kilo, lima kilo ya sudah silahkan ya kan? Lima kilo ada pun orang fakir miskin dia mau makan Dia mau jual, dia mau apa bagikan ya terserah mereka ya kan Jadi berikan dalam bentuk jagung jadi satu kintal itu dibagi orang misalnya 20. Berarti masing-masing dapat 5 kilo, iya kan? Masing-masing 5 -masing atau dibagikan pada 5 orang, ha, nah masing-masing 20 kilo ya sudah. Kita katakan itu sudah mengeluarkan zakat. Wallahu taala alam. Bagaimana suatu benda temuan dikatakan benda zaman dahulu? Lebih dari 100 tahun tidak ada sebenarnya batasan berapa tahun yang jelas itu barang pendeman. Kalau barang yang barang yang dipendam Baru misalnya apa memang dipendem Itu bukan Kalau barang yang dipendem itu bukan Misalnya dia e, Ini barang yang hidupnya Ya kita katakan Yang temuan barang yang lama Karena ada barang yang Istilahnya barang temuan Barang temuan itu Kalau barang pendem ini berarti yang di dalam bumi Yang dipendem di dalam Bumi Bukan yang hasil bumi Bukan yang dari keluarnya dari bumi Bukan tapi ini barang pendeman dari, di pendem yang sudah di, di bawah bumi uh, yang hidup Dan bukan barang temuan Barang temuan itu kan ada yang ditemukan di bawah tanah Ada yang di atas tanah Kalau di atas tanah tidak dinamakan rikas Kalau yang di atas tanah tidak dinamakan rikas Tapi dinamakan lakit atau lukotoh Kalau lukotoh itu hewan atau manusia Kalau lakit lukotoh itu adalah barang Jadi ada mangga jatuh itu namanya lukotoh Ya kan, satu mangga misalnya ada uang kresek jatuh satu kresek uang, nah itu namanya di atas bumi. Itu namanya luko, tidak dinamakan barang temuan. Tapi kalau barang temuan ya barang pendeman yang kira-kira tidak ada batasan, nah, berapa lama, wallahu taala alam. Nah, saya kira itu yang bisa sampaikan. Kulo kholiha tashtaburullahi walaikum salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya kelebihan berarti ya, nggak apa-apa kan? saya tanda tangannya dua, besar. kelebihan mestinya ya. kita puasa.